Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, ini masalah marotin sodakotin yang tadi dibahas Saya mau tanya Mana yang harus didahulukan memberi sodakoh Atau santunan kepada paki miskin Atau yatim piatu Atau kita peduli dan memberi Bantuan kepada saudara kita yang masih dalam Kesusahan ataupun kemiskinan Terkadang kebanyakan orang itu Yang kaya raya itu lebih mementingkan Dengan tujuan Memberi sodakoh itu dengan tujuan Apa, sedangkan dia itu membiarkan keluarganya dalam tahap susah mana yang lebih didahulkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang bertanya sedekah, antara sedekah dan menyantuni anak yatim sedekah itu menyantuni anak yatim juga sedekah berbuat baik kepada saudara juga sedekah Para kali yang ditanyakan prioritas mana yang lebih kita dahulukan dalam sedekah semuanya adalah maknanya sedekah kalau kita menyantuni anak yatim namanya sedekah, kita hanya ngasih bibi kita, sedekah kita bangun pondok. sedekah sedekah itu berbuat baik, dan sedekah wajib sedekah sunnah, sedekah wajib adalah zakat maka hukum wajah, zakat adalah harus didahulukan dari yang lainnya, jangan sampai anda berkeinginan untuk membantu siapapun kecuali zakat sudah anda bayar, hati-hati sempurnakan zakat anda dulu utang yang jatuh tempo bayari utang yang jatuh tempo tapi kalau utang bisnis dalammu dalam irama perdagangan itu adalah bukan jatuh tempo memang kalau orang berdagang biasanya biasa pinjam sana pinjam barang ngambil barang itu adalah lain. Kemudian siapa yang harus kita dahulukan? Maka yang harus kita dahulukan adalah tanpa harus ada ke yang penting kita adil dulu. Tentunya yang paling didahulukan adalah orang yang paling dekat dengan kita. Apakah urusan nasab, urusan tempat? Urusan nasab misalnya, Kalau bibik kita lapar, maka harus didahulukan monakan kita, perlu kita dahulukan untuk kita bantu kalau kita punya uang untuk sedekah bahkan kalau itu duit zakat, enggaknya kita beri terlebih dahulu jangan sampai zakat kita berikan orang lain, ternyata orang yang dekat dengan kita, kerabat-kerabat kita tidak mendapatkan jadi sedekah kepada kerabat itu punya dua pahala pahala sedekah dan pahala silaturahim makanya nah, kalau masih punya bibik yang sangat tapi harus ada ukurannya, ukurannya segedar untuk menyelesaikan permasalnya, bukan waduh saya kan orang kaya, duit saya kan triliunan, miliaran saya punya bibik melarat, oh melarat dia, melarat dibanding saya, oh melaratnya dibanding kamu, bukan melarat itu berarti dia sudah itu kikir itu sehingga apa? bidiknya sudah cukup, tapi masih dibilang melarat terus oh enggak, kalau sudah cukup gak perlu, kita perlu sedekah kalau bibiknya punya utang, sakit, suaminya nggak kerja, aduh, ini baru bantunya pun jangan, ya tidak boleh bantunya aku akan bantu bibi saya sampai nanti bibi saya kaya kayak saya baru saya sedekah wah ini orang kikir namanya nah ini bukan begitu, bantu bibik, ponakan dan seterusnya dan Nabi pernah mengingatkan dan kita pun juga mengingatkan seperti Nabi pernah mengingatkan jangan sampai membantu al-bahjah akan tapi lupa dengan bibi. jangan sampai membantu pada al-bahjah tapi lupa dengan ponakan Kemudian ada lagi kesinambungan dalam kebaikan. Kalau anda ingin membantu ponakan, bantuan dan sebagainya, jangan sekedar memberikan bantuan keuangan, tapi bantuan pendidikan. Kalau perlu, aku akan biayai kamu sekolah, tapi ingat sekolahnya yang benar yang ada agamanya. Kalau tidak ada banyak, agamanya, saya mohon maaf, saya tidak akan bantu. Karena apa? kenal Allah adalah penting? Jangan membantu orang yang sekolah tapi tidak ada agamanya. Sama sekali. Karena apa? Di luar sana lihat kejahatan luar biasa. Tidak sholat dan sebagainya. Rugi kalau anda membantu orang sekolah tapi tidak ada agamanya. Ini harus ditekankan ke mana ini? Karena apa? Membantu itu maknanya pakh jelamatkan orang agar dia punya pendidikan biar selamat. Tidak di dunia saja tapi di akhirat. Anda bantu keponakan, ponakan Misalnya ada orang, orang budi, saya pengen sekolah, pengen kuliah. Oh iya, saya fakir, ram ya. baik. Saya bantu nak boleh. Kamu sekolah sampai dia mana pun boleh. Tapi ingat sekolah yang ada agak. Bagaimana kalau tidak? Tidak. Saya tidak akan bantumu karena apa? Aku juga pengen selamat kalau saya, aku biaya ibu, tapi kau tidak kenal Allah eh, saya masuk surga, kau tarik ke neraka, saya gak mau harus, harus ada kesadaran di situ. bibik-bibik pun dihimbau sambil memberi, kita himbau untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu SWT mungkin sarana juga untuk kita dekat dengan mereka setelah itu kita punya kedekatan hati, sehingga mudah kita ajak ngaji, gajak ini jadi, memilih kerabat dan seterusnya baru setelah itu anda berbuat baik pada seperti ini, kemudian kebaikan mana? Anak yatim perlu kita bantu Tapi ingat menyantuni anak yatim itu bukan memberikan santunan setahun sekali itu. Nah, sebab anak yatim makannya tidak setahun sekali. Menyantuni anak yatim di bulan Muharram berdoa. Eh, apa itu? Ambil anak yatim, biaya ya, itu. Sekolahnya sampai selesai. Berdoanya sampai selesai. Ini. Santunan anak yatim setahun sekali. Suruh jejer satu jam sampai kehausan lupa tidak dikasih air minum. Dibuka amplopnya dua ribu sampai di rumah lapar dua puluh habis kita harus membuat satu perubahan budaya yang baru sekarang budaya mengambil anak yatim kalau ternyata anda tidak bisa menyempurnakan pembiayaan untuk anak yatim hanya bisa nyantuhi setahun sekali bolehlah setahun sekali untuk transportasi kirim ke sini nanti anak yatimnya nanti kita buatkan tempat khusus mereka makan sekolah benar. kalau sudah pada sudah merasa punya surga gak butuh surga nanti kami yang butuh surga dengan kawan-kawan nanti banyak saya serukan di disini nyantuhi anak yatim setahun sekali nah, bukan nah, ini contoh anak yatim orang fakir diarahkan yang benar dan sebetulnya itu berangkat dari hati pandanglah mereka dengan hati Anda tidak akan diam kemudian di sini ada kemanfaatan lagi ada pondok di sini ada anak menuntut ilmu bagaimana kita mencetak ulama mencetak orang-orang yang bakal membimbing umat dan seterusnya yang Anda titipkan di sini lihat satu jengkal tanah Uh, yang anda di sini digunakan untuk sujud, diinjak oleh orang-orang yang ahli sujud, orang diribadah waktu kita mati nanti akan dapatkan kiriman, dan kita perlu semacam itu dan ingat anda itu kejar-kejaran dengan malaikat Israel setiap hari malaikat Israel semakin dekat dengan kita itu malaikat Israel itu gak akan luput itu, gak akan lepas itu, kalau sudah jadwalnya itu pasti datang malaikat Israel gak bisa lupa makanya kita berlomba dengan malaikat Israel jangan sampai malaikat Israel datang kepada kita kita belum punya kebaikan apapun sebelum berlalu jangan sampai kita meninggal hanya meninggalkan cerita dan meninggalkan kekayaan meninggalkan kekayaan bukan meninggalkan kebaikan kalau pangkat sih jelas ketinggalan hilang kalau pangkat kalau pangkat orang mati pangkatnya sudah enggak ada biarpun Pak Presiden kalau mati ya mati mayat bukan mayat presiden enggak ada bupati juga tapi kalau kekayaan ini yang bermasalah kalau sudah mati Kekayaan yang masih terting tertinggal, tak tanya ngenes ya Allah. Seandainya itu aku titipkan di tempat yang baik, seandainya, seandainya, seandainya, munggul masih ada kesadaran. Ya punya jabatan juga yang masih hidup, tolong gunakan jabatanmu adalah untuk kebuliaan akan menjadi amal jariah nanti di di akhirat berguna kita di alam barzah, di padang pasir, dan di surga. Allah Subhanahu Wa Taala.